Assalamualaikum Sedarlun, berita pagi edisi hari ini Sabtu 28 Juli 2018 dibacakan Ardian Syah dan Kamil Polisi tangkap istri korban dan pacarnya terkait kasus pembunuhan Petuhapun 2 ABK Aceh Timur yang terdampar di Thailand tiba di Kampung Halaman Pemerintah Aceh sediakan pendampingan hukum kasus Irwandi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 Syederalun, tim Satreskrim Polres Luxmaui yang dipimpin kasatnya AKP Budina Suha berhasil mengungkap kasus pembunuhan M. Amin, warga desa Tepin Resip Kecamatan Sawang, Aceh Utara yang tewas Kamis kemarin dalam 1 kali 24 jam. Polisi telah mengamankan dua orang tersangka, salah satunya istri korban sendiri. Satu tersangka lagi diduga adalah pacar dari istri korban. Dari Luxmaui, Saiful Bahari melaporkan. Kasateris Krim Polres Loksmawe AKP Budi Nasuha menyebut kedua tersangka adalah istri korban berinisial HE 40 tahun dan pria berinisial RI 40 tahun asal Simpang Keramat, Aceh Utara. Kedua tersangka diduga ada hubungan asmarat sekitar 3 tahun. Karena sudah saling mencintai, maka timbul niat mereka untuk membunuh M. Amin yang merupakan seorang petuhaput di desa Tepin Resep, Kecamatan Sawang, Aceh Utara. Kejadian berawal pada Kamis 26 Juli kemarin. Korban sedang berada di kebunnya bersama istrinya di desa Tepin Resep, pulang terlebih dahulu untuk mandi dan salat zuhur dengan menggunakan sepeda motor. Saat dalam perjalanan pulang, korban dicegat oleh tersangka pria, sehingga sempat terjadi perkelahian. Akhirnya korban tewas setelah tubuhnya beberapa kali dihantam kayu. Jenazah korban ditemukan sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat oleh istrinya sendiri, HI. Hasil interogasi istri korban ternyata terungkap istrinya bersama RI sudah perencanaan pembunuhan korban. Pada Jumat sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, polisi berhasil menangkap pria RI saat berada di kawasan gedung Aceh Utara. Tersangka yang berupaya melawan dan merebut senjata polisi terpaksa ditembak petugas di kakinya. Shadaralun, dua anak buah kapal KM Indah Harapan yaitu Darkashi dan Balaitul Akmi yang terdampak di Thailand akibat bot penggelam sudah tiba di tanah air Jumat kemarin. Didampingi petugas konsulat Republik Indonesia di Songkhla Thailand, Adul Miyatam, mereka tiba di Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara pukul 10.15 waktu Indonesia Bagian Barat. Sebelumnya, Kamis malam, mereka dari Songkla transit di Bangkok, Thailand, dan dari Bangkok terbang ke Kuala Namu. Dari Aceh Timur, Seni Henry melaporkan. Begitu tiba di Kuala Namu, kedua ABK langsung dilakukan serah terima dari konsulat RI di Songkla, Adul Metam, kepada Hermansyah Panglima Laut Luidicud sekaligus pemilik KM indah Harapan yang karam. Selain Hermansyah, Bupati Aceh Timur Hasbala ikut menyambut kedua ABK. Panglima Laut Luidicud Hermansyah mengatakan pihak keluarga bersyukur dan bahagia karena Darkashi dan Bailatul Akmi pulang dengan selamat. Hermansyah menjelaskan, dari pengakuan Darkashi dan Bailatul Akmi, bot KM Indah Harapan yang berbobot 6GT, yang mereka tumpangi tenggelam setelah dihantam ombak besar pada Rabu 18 Juli 2018. Boot berangkat dari Kuala Cut Sabtu 7 Juli 2018. Dari empat pelampung dalam boot, hanya satu yang berhasil diambil sehingga dengan menggunakan satu pelampung tersebutlah empat ABK mengapung di tengah laut. Boot dihantam ombak masih dalam perairan Indonesia, tapi kemudian mereka hanyut ke arah perairan Thailand. Hanyadarkashi dan Bailatul Akmi yang bertahan mengapung selama 6 hari tujuh malam tanpa makan dan minum hingga akhirnya diselamatkan nelayan Thailand. Teman mereka Muhammad dan M. Nasir meninggal di depan mata pada hari keempat dan 5 mengapung karena tak sanggup lagi bertahan. Shadalun. Pemerintah Aceh akan memberikan pendampingan hukum bagi pejabat Aceh yang diperiksa oleh KPK dalam kasus dugaan suap proyek yang bersumber dari dana otonomi khusus Aceh tahun 2018 yang menjerat Gubernur Aceh Irwan di Yusuf dan Bupati Bener Meriah Ahmadi dari Banda Aceh Mas Rizal melaporkan Kepala Biroh Hukum Sedda Aceh, Dr. Amrizal Jeprang mengatakan pendampingan hukum dapat diberikan kepada gubernur wakil gubernur yang berperkara hukum termasuk perkara pidana. Namun pendampingan hukum tersebut hanya diberikan kepada pejabat yang menjadi saksi dalam kasus yang sedang dihadapi. Aturan itu dijabarkan dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 12 tahun 2014 tentang pedoman penanganan perkara di lingkungan Kemendagri dan pemerintah daerah dan hasil penyelesaian koordinasi antara sistem pemerintah hukum dan keistimewaan Aceh dan Biro hukum Sedda Aceh dengan Kepala Biro hukum Kemendagri pada 16 Juli 2018 Amrizal menyampaikan pemerintah menyediakan anggaran pendampingan hukum kepada pejabat yang berhadapan dengan hukum Syederalun Mantan Gubernur Aceh Abdullah Putih mengambil sikap tegas terkait dicoretnya nama dia dari bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD asal Aceh oleh Komisi Independen Pemilihan KIP Aceh. Putih menempuh jalur hukum dengan melaporkan hal itu ke panitia pengawas pemilihan Panwasli Aceh. Dari Banda Aceh, Subur Dani melaporkan Di wawancara Isrami secara khusus, Abdullah Putih menjawab dengan tegas bahwa ia akan mencari keadilan terkait KIP Aceh yang telah mencoret namanya dari bakal calon senator Aceh tersebut. Dirinya akan menggugat ke Panwasli Aceh terkait aturan PKPU yang melarang ex nabi koruptor menjadi senator. Putih memandang bahwa KPU RI sebagai penyelenggara pemilu telah melawan hukum. Diberitakan sebelumnya, KIP Aceh mencoret nama Abdullah Putih dari daftar bakal calon anggota DPD asal Aceh. Anggota KIP Aceh, Agus Niaha mengatakan Abdullah Putih dicoret dari pencalonan karena pernah terlibat tindak pidana korupsi. Mantan Gubernur Aceh itu dicoret lantaran melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU yang melarang koruptor menjadi calon senator. Anda sedang mendengarkan berita utama Seranti FM. Kederalun Kejaksaan Negeri Aceh Singkil menangkap anggota DPRK Aceh Singkil bernama Juliadi Bancin Jumat siang kemarin. Penangkapan Ketua DPC Demokrat Aceh Singkil itu lantaran yang bersangkutan harus menjalankan eksekusi atas ketetapan pengadilan tinggi Banda Aceh 9 Oktober 2012 lalu. Dari Aceh Singkil, Dede Rosadi melaporkan. Kejari Aceh Singkil disebut-sebut telah lama mencari Juliadi. Lahkan personil kejari sempat mendatangi kantor DPRK Aceh Singkil tempat Juliadi bekerja. Sayangnya tidak membuahkan hasil. Hingga akhirnya yang bersangkutan ditangkap di halaman kantor PN Singkil yang bersebelahan dengan kantor kejaksaan di kawasan Singkil Utara. Penangkapannya dilakukan seusai mengikuti sidang peninjauan kembali atas kasus yang menjeratnya. Begitu keluar dari pengadilan, jaksa langsung menangkap. Saat penangkapan sempat terjadi adu argumen antara jaksa dan pengecara Juliadi. Sementara itu, Kasih Pidum Kejaksaan Negeri Aceh Singkil, Lili Suparli, membenarkan Juliadi telah dieksekusi untuk menjalani putusan pengadilan tinggi Banda Aceh. Sebelumnya, Juliadi divonis tiga bulan penjara oleh pengadilan tinggi Banda Aceh dalam kasus perbuatan tak menyenangkan sesuai pasal 281 ke 1 2 dan pasal 335 ayat 1 ke 1 KUH pidana pada Oktober 2011 lalu. Kasus tersebut terjadi sebelum ia terpilih menjadi wakil rakyat. Saudara Lun, Kapolres Aceh Timur, AKBP Wahyu Kuncoro mengatakan dua orang lagi terduga yang ikut mengeksekusi gajah jinak bunta masih dalam pencarian dan telah ditetapkan dalam DPU. Pihak Kepolisian yakin semua pelaku dapat diringkus. Dari Aceh Timur, Seni Henry melaporkan. Kapolres menjelaskan sejauh ini polisi telah memetakan orang-orang yang diduga terlibat dalam kasus itu. Keberadaan DPO masih dalam penyelidikan. Untuk sementara baru dua orang yang telah diamankan. Kapolres Aceh Timur juga menegaskan bahwa terkait kasus kematian gajah liar yang ditemukan mati di areal HGU PT Bumi Flora pada 14 Juli 2018 lalu masih dalam penyelidikan. Pihaknya akan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk segera menangkap pelaku. Kepala BKSDA Aceh Sabto Aji Prabowo mengharap, mengharapkan Polres Aceh Timur dan jajarannya mengungkap tuntas kasus ini ke akar-akarnya sehingga kasus serupa tidak akan terulang kembali. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permais, sekian berita pagi edisi Sabtu 28 Juli 2018. Berita siang Serambi FM bisa anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat.